udara saudaraku cilo manis si manis tili jangan lupa like dan komen jago ya jangan download video dan mp3 dari perdana rekor jangan lupa subscribe channel favorit, perdana rekor okay, okay. salam manis tili ZANG